Islam mengajarkan kita agar supaya kita berbuat baik Apalagi kita mencela seseorang Bahkan Rasulullah Muhammad SAW ketika memanggil istrinya Ya Humayroh, panggilan yang sangat indah Kadang-kadang kita tidak sadari Kita memanggil temannya Misalnya punya celaan Misalnya hidungnya pesek Eh pesek, nah, itu tidak bagus itu itu bukan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Karena Allah itu baik dan suka kepada yang baik Allah itu bagus, cinta kepada kebagusan Maka jangan sekali-kali mencela seseorang dengan panggilan yang jelek itu Karena itu bukan aturan atau tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW jadi kalau kita menemui sesuatu hal, jadikan hal itu yang baik-baik saja. Jangan sampai kita mencela seseorang yang celaan itu membuat minder orangnya atau sakit hati.